Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i Wasayyidil mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Wa mantabi'ahun bi ihsanin ilayimiddin Para pemirsa Roja TV Dan para pendengar Radio Roja Dan juga seluruh kaum muslimin Dan kaum muslimat Dimanapun anda berada Alhamdulillah kita bertemu kembali Dalam kajian ilmiah ini Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus menjaga kita dalam kebaikan, menjaga kita dalam hidayah sunnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita semuanya keistiqomahan di dalam kebaikan hingga ajal menjemput kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada nabi yang sangat kita cintai, nabi yang sangat kita junjung tinggi, selalu kita taati dan kita percayai.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 Kajian kita pada kesempatan kali ini akan membahas sebuah kaidah yang sangat penting dan bisa menjawab banyak permasalahan dalam kehidupan kita. Kaidah tersebut berbunyi Al-Ahkam Al-Ilmiah wal Amaliyah la tatimmu illa bi amrain Wujudu syurutiha wa arkaniha wa intifau mawani'iha yang secara global artinya adalah bahwa semua hukum yang berkaitan dengan keyakinan atau berkaitan dengan akidah dan juga hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan yang lahir ini tidak akan sempurna kecuali dengan adanya dua hal Kecuali dengan terwujudnya dua hal Yang pertama Rukun-rukun dan syaratnya ada Yang kedua Tidak ada penghalangnya Ya, saya ulangi ya kaidah ini berbunyi Semua hukum Yang berkaitan dengan Akidah Berkaitan dengan keyakinan Kita <tuh> Dan hukum-hukum Yang berkaitan dengan Perbuatan kita Tidaklah sempurna Kecuali dengan Terwujudnya dua hal Yang pertama Syarat rukunnya terpenuhi Yang kedua Tidak ada penghalangnya Ini secara global ya makna kaidah ini dan kaidah ini yang cakupannya sangat luas sekali karena mencakup semua hukum-hukum yang ada dalam syariat Islam baik hukum-hukum yang berkaitan dengan keyakinan maupun hukum-hukum yang berkaitan dengan Perbuatan, hukum-hukum yang berkaitan dengan sesuatu yang batin maukum, maupun hukum-hukum yang berkaitan dengan sesuatu yang lahir. Saya contohkan ya di sini ya seperti misalnya bahwa Orang yang mengatakan La ilaha illallah dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti masuk syurga. Manqala La ilaha illallah dah halal jannah. Barang siapa yang mengatakan La ilaha illallah dia pasti masuk syurga. Kata-kata dia pasti masuk syurga. Ini berarti penetapan hukum Penetapan hukum masuk surga Bagi orang yang mengatakan La ilaha illallah Dan ini adalah masalah keyakinan Masalah akidah Hukum ini Tidak mungkin sempurna Kecuali dengan terwujudnya dua hal Yaitu Syarat rukunnya terpenuhi dan penghalangnya tidak ada. Apakah perkataan la ilaha illallah ada syarat rukunnya? Kita katakan ada. Seperti misalnya yang seorang tersebut yang harus mempunyai ilmu. Dia tahu apa yang dimaksud dengan la ilaha illallah? Kalau orang mengatakan La ilaha illallah, tapi tidak faham apa isi La ilaha illallah, maka perkataan La ilaha illallahnya tidak sah. Dia tidak akan masuk syurga. Ya, seperti misalnya kalau ada anak, ya, anak kecil, dia bukan dari bangsa Arab, tidak bisa berbahasa Arab. Ya, Dan anak tersebut adalah anaknya orang kafir Kemudian Dia melihat ya, Ada film misalnya Di dalam film tersebut Ada kata-kata La ilaha illallah Kemudian dia ucapkan Kata-kata itu Apakah anak kecil tersebut Dianggap masuk Islam Kita katakan tidak Ya karena pak Karena masih kecil, dia tidak tahu apa-apa. Sehingga tidak bisa kita katakan bahwa orang tersebut atau anak tersebut pasti masuk surga, Karena syaratnya tidak terpenuhi. Kemudian ada keyakinan misalnya. Orang yang mengatakan La Ilaha Ilallah tersebut harus yakin. Dengan apa yang menjadi kandungan La Ilaha Ilallah. Kalau dia meragukan. Maka. Dia tidak memenuhi syaratnya Orang mengatakan La ilaha illallah Tapi di dalam hatinya ragu Apa benar La ilaha illallah Yang demikian ya Tidak memenuhi syarat Maka Orang tersebut Tidak akan masuk syurga Dengan perkataan La ilaha illallahnya Kenapa? Karena dia masih ragu Dengan isi kandungan Perkataan tersebut seperti misalnya orang tersebut mengatakan la ilaha illallah tapi dengan paksaan. Dia dipaksa untuk mengatakan la ilaha illallah, akhirnya dia mau. Padahal di dalam hatinya dia tidak mau. Ketika orang dipaksa, ya seperti ini, maka dia tidak memenuhi syarat hadis tersebut. Mangkala la ilaha illallah al jannah. Barang siapa yang mengatakan La Ilaha Ilallah Dia pasti masuk syurga Dia tidak masuk syurga Kenapa? Karena dia mengatakannya dengan terpaksa Hatinya Sebenarnya tidak mau Mengatakan hal tersebut Ya Misalnya orang mengatakan La Ilaha Ilallah Tapi ternyata melakukan hal-hal yang Membatalkan perkataan itu Ya Ini seperti ini Uh, menjadi penghalang Menjadi penghalang dia masuk Syurga ya. Jadi la ilaha illallah ini ada syarat-syaratnya Ada penghalangnya Orang mengatakan la ilaha illallah Dia tahu, dia faham, dia ikhlas Dia tidak terpaksa Tapi ternyata setelah itu dia murtad Na'udhu billahi min thalik Apakah dia akan masuk syurga? Kita katakan tidak Ya, kenapa? Karena ada penghalang ada penghalang sempurnanya hukum masuk surganya, ya ini hukum yang berkaitan dengan keyakinan dan di situ ada penghalang type. Contohnya lagi misalnya fonis terhadap seseorang bahawa dia adalah orang yang, misalnya dia ahli bid'ah. Kita memfonis seseorang Bahawa dia ahli bid'ah Ini tidak mudah Tidak semua orang yang melakukan bid'ah Kemudian kita Fonis sebagai ahli bid'ah Tidak Karena hukum tersebut Keyakinan tersebut ya, Ini harus Ada syarat-syaratnya Dan harus uh, Hilang atau tidak ada penghalangnya. Kalau misalnya ada orang melakukan perbuatan bid'ah, tapi dia merasa itu adalah sunnah, maka tidak bisa kita katakan sebagai ahli bid'ah. Seperti misalnya ada orang, ya, ketika sholat subuh dia selalu kunut. Seperti misalnya imam syafi'i r.a. imam syafi'i beranggapan Bahwa kunut di sholat subuh adalah sunnah dan beliau melakukannya terus menerus <tuh> di mata kita, ya misalnya di mata orang yang berkeyakinan bahawa itu adalah perbuatan yang tidak disyariatkan, ya maka itu menjadi bid'ah misalnya. Seperti ini tidak bisa kita katakan Imam Syafi'i rahimahullah taala sebagai ahli bid'ah. Kenapa? Karena tidak terpenuhi syarat vonis tersebut Kita tidak bisa meyakini hal ini Karena tidak sempurna syaratnya Syarat orang dikatakan sebagai ahli bid'ah ya, Adalah ketika dia meyakini bahwa itu tidak ada tuntunannya Tapi dia tetap melakukannya Dia beranggapan ada bid'ah-bid'ah yang baik Ada bid'ah-bid'ah yang tidak dilarang Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan, "Wakullu bid'ahin dzalalah. Semua bid'ah itu menyimpang. Ya, semua bid'ah itu di dalam neraka. <tuh> Ketika orang tersebut meyakini bahwa itu sunnah, ya, kemudian dia melakukannya, dan menurut kita itu adalah sesuatu yang bid'ah. Maka seperti ini kita tidak bisa memfonis orang tersebut sebagai ahli bid'ah Begitu pula misalnya ketika dia melakukannya karena kejahilan Dia tidak tahu kalau itu bid'ah Ya Dia tidak tahu kalau ternyata amalan tersebut adalah amalan yang tidak disyariatkan Maka seperti ini ya tidak mungkin kita katakan sebagai ahli bidah. <tuh> Bisa jadi setelah kita nasihati, ya, dia mengikuti nasihat kita. Karena ternyata dia melakukannya tanpa tanpa ilmu. <tuh> Contohnya lagi misalnya, sebutkan di sini, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba wa mu'kilahu wa katibahu wa shahidaihi wa qalahum sawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat orang yang memakan riba memberikan riba kepada orang lain menulis akad riba menjadi saksi dalam akad riba ya di sini Ya menunjukkan ya betapa ngerinya dosa riba Betapa ngerinya dosa riba Orang-orang yang berhubungan dengan dosa riba ini Menjadi terlaknat Padahal ya orang-orang tersebut banyak yang tidak merasakan hasil dari riba itu Ya Kalau orang yang memakan riba Ya jelas ya Dia punya dosa memakan riba Ya dia punya dosa melakukan transaksi riba, dia melakukan transaksi riba, dia mendapatkan manfaatnya. Ini pantas dia mendapatkan laknat, karena dosa riba adalah dosa yang diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Dosa riba, ya adalah dosa yang eh, menjadikan harta seseorang tidak berkah. <tuh> Kemudian yang kedua Orang yang kedua yang dilaknat Di dalam transaksi riba adalah Orang yang memberi riba Padahal uangnya ya Uangnya diambil Oleh orang yang memakan riba Yang harusnya dia Membayar seratus juta Itu utang pokoknya Tapi dengan Agat riba dia harus membayarnya Sampai misalnya seratus lima puluh juta Lima puluh juta ini adalah riba yang dia berikan kepada orang yang memakan riba. Dia memberikan 50 juta dari uangnya. Tapi dia mendapatkan laknat. Dia tidak merasakan tidak menikmati ya manfaat dari riba tersebut. Dia mendapat, malah mendapatkan mudarat dari transaksi riba itu. Tapi lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknatnya. Ini menunjukkan betapa ngerinya dosa riba. Ya wakatibah orang yang menulis transaksi riba dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasyahidai dan orang yang dua orang yang menjadi saksi transaksi riba ya. makanya ya harusnya kita benar-benar menjauhi dosa riba ini karena ya kita semuanya sangat membutuhkan Rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita melakukan hal-hal yang berhubungan dengan riba ini, sebagaimana disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan dijauhkan dari rahmatnya. Kita akan dilaknat. Ya. Naomu min minta lik. Taib. Apakah semua orang yang melakukan transaksi ini dilaknat? Ini hukum yang berkaitan dengan keyakinan Maka kita katakan hukum ini tidak akan sempurna Kecuali dengan terwujudnya dua hal Terpenuhi syarat rukunnya Yang kedua Tidak ada penghalangnya Kalau misalnya ada orang ya, Dia melakukan transaksi riba karena terpaksa tidak ada pilihan lain Dia terpaksa melakukan transaksi riba Ustaz, riba ada terpaksa Ustaz Kalau ada yang bertanya seperti ini Kita katakan ada Ya Dan Kaedah yang sangat masyur Dikatakan oleh para ulama Ad-dharurat Tubihul mahzurat Maknanya umum Semua keadaan terpaksa itu membolehkan semua yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya umum. Semua yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun itu riba. Contohnya apa Ustaz? Contohnya. Misalnya ada orang yang dia sakit. Sakitnya parah. Dia sudah menggunakan semua hartanya. Sampai habis. <tuh> Ternyata sakitnya masih, masih parah. Dia ingin menyelamatkan jiwanya Dan kerabat-kerabatnya misalnya Atau teman-temannya Tidak ada yang bisa memberikan hutang Dengan baik Al-Qurdul Hasan Memberikan hutang tanpa riba Akhirnya Karena dia ingin menyelamatkan jiwanya Maka dia terpaksa berhutang kepada bank Dia berhutang kepada bank Walaupun dengan Riba, maka dibolehkan seperti ini. Kenapa? Ya, karena itu keadaan yang memaksa dia untuk melakukan hal tersebut. Dan orang, orang yang seperti ini tidak, dipaks, eh, tidak dilaknat. Orang yang seperti ini tidak dilaknat. Padahal <tuh> dia melakukan transaksi riba. Tapi jelas banknya ya masih terlaknat, ya. Banknya masih terlaknat Tapi orang yang terpaksa ini Tidak terlaknat <tuh> Walaupun hakikatnya dia adalah Orang yang memberikan riba banknya, orangnya Banknya Pihak yang memakan riba Tapi orangnya ini yang terpaksa ini Adalah pihak yang memberikan riba <tuh> Ini harusnya terlaknat juga Tapi karena dia melakukannya dengan terpaksa Maka Ya hukum Laknat tersebut Menjadi tidak ada pada dianya Bukan pada Banknya, karena banknya tidak terpaksa Kenapa Kita katakan dia tidak terlaknat Karena tidak terpenuhi Syarat Dan eh, Ada penghalang Untuk mengatakan dia terlaknat <tuh> Orang yang mengatakan kufur Orang yang mengatakan kata-kata Kufur tidak, kita tidak bisa mengatakan dia itu kafir kalau dia terpaksa dan hatinya masih beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala kenapa kita tidak bisa memfonisnya sebagai orang yang kafir karena dia terpaksa dan ini merupakan penghalang bagi hukum fonis uh, kafir itu. Ya, yeah. ini yang berkaitan dengan dengan akidah dengan keyakinan. Contohnya lagi misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Rabb kalian telah mengatakan kepada kalian, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku. Mintalah kalian kepadaku Langsung ya Tidak harus dengan perantara Atau tidak Tidak dengan perantara sama Sama sekali Udu'uni Berdo'alah kalian kepadaku Astajiblakum Maka aku pasti Mengijabai doa kalian Kalau ada orang yang mengatakan Ustadz Banyak orang yang berdoa tapi doanya tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita menjawabnya? Kita menjawabnya dengan kaedah ini. Hukum-hukum yang berkaitan dengan keyakinan. Dan berkaitan dengan perbuatan lahir seorang hamba. Tidak akan sempurna. Kecuali dengan terwujudnya dua syaratnya. Syarat yang pertama terpenuhinya syarat rukun, kemudian syarat yang kedua adalah tidak adanya penghalang. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala seringkali tidak mengabulkan doa seorang hamba, karena banyak sekali dari hamba-hamba Allah yang berdoa, tapi tidak memenuhi syarat-syarat berdoa yang mustajab. Banyak sekali dari hamba-hamba Allah yang berdoa Tapi banyak penghalang untuk terkabulnya doa-doa tersebut Seperti misalnya Orang Dia berdoa Tapi ternyata hatinya lalai Dia berdoa tapi hatinya lalai Dia tidak tahu apa yang dia minta Sambil ngantuk-ngantuk dia berdoa Ya, padahal orang yang ngantuk jelas, ya kesadarannya minim. Ya, seperti ini, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala akan mengabulkannya? Dia berdoa untuk sesuatu hajat, tapi pikirannya kemana-mana, tidak ada kehusuan, hatinya lalai. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala akan mengabulkan doanya? Dia berdoa, tapi makanannya makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana doanya akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berdoa, tapi melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Melakukan kesyirikan. Berdoa dengan menjadikan perantara antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu disebut oleh Allah Subhanahu wa Taala sebagai kesyirikan. Subhanahu wa Taala amma yusyirikun. Maha suci Allah Subhanahu wa Taala dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka uh, lakukan dari kesyirikan-kesyirikan tersebut. Ya, ini penghalang-penghalang yang menjadikan doa-doa seseorang, ya, tidak dikabulkan oleh. Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> Kalau ada orang yang mengatakan Ustaz Ada juga Orang Yang dia tidak Memenuhi syarat-syarat berdoa Dan dia Di dalam dirinya ada banyak penghalang Doa Tapi ternyata dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> Maka kita katakan ya, Bahawa disinilah Ada Ujian bagi orang-orang yang beriman Ya Di sini Adalah ujian bagi orang-orang yang beriman Kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam hal-hal yang seperti ini Apakah kita percaya Kepada Allah ataukah tidak Kalau kita Dengan ujian seperti ini Masih percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita Kemuliaan yang Sangat tinggi Ya Allah subhanahu wa ta'ala Memang seringkali memberikan ujian kepada kita Untuk menguji keteguhan Iman kita Ada orang-orang yang kafir Berdoa Dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ada orang yang beriman saleh Berdoa Tapi tidak dikabulkan di dunianya tidak dikabulkan di dunianya. Allah ingin memberikan ganti yang lebih baik bagi dia. Sedangkan orang kafir nanti di akhiratnya, ya maka dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama lamanya, ya makanya dikabulkan doanya ketika di dunia. Ini adalah ujian ya bagi orang-orang yang beriman. Ada orang-orang yang kafir. Setiap hari melakukan kemaksiatan Tapi aman-aman saja Tidak mendapatkan musibah Tidak mendapatkan Ujian Hartanya melimpah Kehidupan keluarganya harmonis Di sisi lain Ada seorang yang beriman Ditimpa bencana Ada yang melarat Kehidupan keluarganya ramai, ya. Tidak harmonis. Ada yang demikian? Iya, ada. Bagaimana kita menyikapinya? Kita katakan itulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala karena ya dunia ini memang ya e, negeri ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian. Dia yang menciptakan kehidupan. Tujuannya adalah untuk memberikan ujian kepada kalian. Siapa di antara kalian yang baik amalannya? Ya, makanya tetap yang kita melakukan syariat Islam sebaik mungkin. Tetap kita percaya dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Allah subhanahu wa taala, tidak sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada diri kita atau orang lain, maka katakanlah bahawa di sana ada penghalang atau di sana ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi, ya sehingga kita tetap menjaga ya, kesucian dari firman Allah subhanahu wa taala kita tetap menjaga keagungan dari sabda nabi kita Muhammad sallallahu alaihi <tip> wasallam. Baik, contoh lain dari kaedah ini yang berhubungan dengan amal perbuatan manusia. Amal lahir. Kalau tadi yang berhubungan dengan batin, ini berhubungan dengan lahir manusia. Seperti misalnya hukum salat. Ya. Hukum salat menjadi ada ketika syarat rukunya terpenuhi dan tidak ada penghalangnya. Orang dikatakan telah melakukan sholat ketika semua syarat rukunya terpenuhi. Seandainya mampu tentunya ya dalam keadaan yang normal dalam keadaan yang wajar ya orang dikatakan telah melakukan sholat ketika semua syarat rukunya terpenuhi dan tidak ada penghalang. Contohnya, kalau ada orang yang sholat, tapi dia tidak wudu, maka sholatnya tidak akan sah. Sholatnya dikatakan tidak ada secara syariat. Walaupun dia melakukan sholat dengan sempurna, ya, ada, ada takbirnya, ada fatihahnya, ada rukunya, ada sujudnya, ada tahiyatnya, ada salamnya, ya. Salat Zuhur empat rakaat dia lakukan semuanya tapi dia tidak wudu maka di sini syaratnya tidak terpenuhi maka salatnya kita katakan tidak sah Orang misalnya ada orang sengaja ya menggunakan pakaian yang najis dia tahu kalau pakaian itu najis dia sengaja melakukan salat dengan pakaian itu maka seperti ini salatnya dikatakan tidak sah dan ini berbeda ketika orang tersebut lupa ya ketika lupa ya maka sholatnya dianggap sah ya ketika dia taunya setelah sholat kalau taunya di tengah-tengah sholat ya dan dia tidak bisa me -me mengganti pakaiannya ya karena berhubungan dengan aurat misalnya ya maka dia harus membatalkan sholatnya misalnya orang pakai saub ya seperti yang saya pakai ini ya ini pakaian dari atas sampai bawah kalau diganti ya maka harus kelihatan auratnya kalau ingatnya di tengah-tengah solat ya maka orang tersebut harus membatalkan solatnya mengganti pakaiannya dengan pakaian yang suci tapi kalau misalnya sampai akhir salat ya dia eh, tidak ingat Maka sholatnya dianggap sah. Kenapa? Karena ada dalil khusus yang menjelaskan masalah itu. Ya, bahwa uh, Rasulullah SAW pernah uh, melakukan sholat di awal sholat beliau menggunakan sandal yang najis karena tidak tahu. Kemudian di tengah-tengah sholat malaikat Jibril memberikan uh, info kepada beliau bahwa sandalnya ada najisnya. Akhirnya beliau lepas. Maka di sini ada sebagian dari salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang uh, beliau menggunakan sandal yang najis. Tapi beliau tetap meneruskan salatnya. Sehingga banyak dari ulama yang mengatakan Bahawa salat seseorang yang menggunakan sesuatu yang najis tetap dikatakan sah selama dia melakukannya dengan tanpa mengetahuinya ya. Tapi kalau ada orang yang sholat ketika dalam keadaan haid maka sholatnya tidak tidak sah karena tidak tidak memenuhi syaratnya. Kalau misalnya ada orang sholat suci Qadarullah wa masyiafaal di tengah-tengah salat haidnya datang Salatnya menjadi tidak sah salatnya menjadi batal walaupun dia teruskan salat tersebut sampai tahiyat sampai salam Tapi karena di tengah-tengah salatnya haidnya datang ya maka salat tersebut menjadi menjadi tidak sah karena ada penghalang yang menghalangi keabsahannya Begitu pula masalah puasa Puasa juga demikian Orang tidak dikatakan puasa Ketika orang tersebut Tidak memenuhi syarat rukunnya Atau ada penghalangnya Seperti misalnya ada orang yang puasa Ramadan Tapi Dia sahurnya ya Setelah Fajar sodik terbit. Setelah fajar sodik terbit, dia masih ngakan. Maka dia di sini tidak memenuhi syarat, eh, tidak memenuhi rukun, ya, tidak memenuhi rukunnya. Rukun puasa adalah menahan diri dari semua yang membatalkan ibadah puasa dari mulai terbitnya fajar sodik sampai terbenamnya matahari. Kalau misalnya dia Uh, kurang dalam melakukan rukun Maka puasanya dianggap tidak tidak sah Contohnya lagi misalnya Kalau ada orang yang berpuasa Kodolullah di tengah-tengah puasa Ya dia kedatangan haid Maka puasanya Dikatakan batal Walaupun dia berpuasa sampai terbenamnya matahari Tetap saja Dikatakan dia belum berpuasa Ya Karena ada penghalang Contohnya lagi misalnya Tentang haji Rasulullah SAW Mengatakan Al-Hajju Arafah Haji itu ya Arafah Apakah Orang yang berhaji dengan wukuf di Arafah saja sudah cukup? Kita katakan tidak. Kenapa? Karena haji itu ada syarat-syaratnya. Haji itu ada rukun-rukunnya. Kalau seseorang melakukan ibadah haji ya hanya Arafah saja, maka dia tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Maka hajinya menjadi tidak tidak sah. Walaupun Rasulullah SAW mengatakan Al-Hajju Arafah Haji itu ya Arafah Wukuf di Arafah sana Makanya para ulama mengatakan ya Makna dari sabda Nabi Muhammad SAW Al-Hajju Arafah adalah bahawa Rukun ibadah haji yang paling inti Adalah wukuf di Arafah itu Kenapa para ulama memberikan makna demikian pada sabda Nabi ini al-Hajj Arafah karena para ulama memahami Bahawa sebuah ibadah itu bisa dikatakan sah bisa dikatakan ada bisa dikatakan terwujud secara syar'i ketika ibadah tersebut memenuhi syarat rukunnya ketika ibadah tersebut tidak ada penghalang keabsahannya ya makanya harus ada tetap harus ada tawaf ya tetap harus ada e, sainya tetap harus ada melempar jumrah ya tetap harus ada mencukur atau menggundul rambut ya tetap harus ada zabehnya e, atau menyembelihnya harus ada ada mabit diminanya ada mabit dimusdalifahnya Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu wukuf di Arafah. Baik, contohnya lagi. Misalnya dalam bidang uh, akad ya. Di sini disebutkan orang yang bertransaksi akan mengadakan akad jual beli. Maka jual belinya dikatakan sah apabila memenuhi syarat rukunnya. Dan tidak ada penghalangnya Penghalang keabsahannya Kalau misalnya syarat rukunya tidak terpenuhi Atau ada penghalang keabsahannya Ya maka akad tersebut dikatakan batal atau tidak sah Misalnya ada orang jual beli Tapi penjualnya tidak memiliki barang tersebut Ternyata barang tersebut adalah milik orang lain Dan dia bukan sebagai wakilnya Sehingga tidak dia tidak berhak untuk menjualnya Kalau misalnya terjadi akad jual beli seperti ini Maka kita katakan akad jual belinya tidak sah Karena penjualnya tidak ada hak untuk menjual barang tersebut ada akad jual beli Tapi barangnya tidak ada Barang yang diakad, Yang diakatkan ternyata tidak ada Jual beli tanah Oh saya punya kaplingan Ini kaplingannya murah sekali ini Hanya 50 juta dapat 100 meter misalnya Ternyata Tanah kaplingan tersebut tidak ada dalam kenyataan itu hanya omongan dia saja Maka Ya Seperti ini Agak jual belinya menjadi Tidak sah Dianggap batal Kalau misalnya Ada orang transaksi Dua orang Ya Penjual dan pembeli Tapi hanya omong-omong saja Saya punya HP ini Ini HPnya HPnya di tangan dia Kemudian orang lain mengatakan, memang kenapa HP itu? Saya mau jual. Berapa harganya? Satu juta. Orang tersebut mengatakan, iya saya beli ya. Tapi belum ada serah terima obyek akad. HP-nya belum diserahkan, uangnya juga belum diserahkan. Kemudian berpisah. Maka di sini tidak terpenuhi syarat rukun jual beli. Ya, sehingga kita katakan belum terjadi jual-beli. Walaupun keduanya sudah sepakat. Maksudnya belum terjadi jual-beli ini apa? Tidak ada keharusan bagi dua belah pihak untuk meneruskan jual-beli itu. Misalnya, dua orang tadi berpisah, ya belum ada penyerahan obyek akad sama sekali, baik uangnya ataupun HP-nya. Kemudian di lain hari, ya, Si pembeli mengatakan, Loh, mana HP-nya? Kan sudah saya beli. Maka penjual apabila Urung untuk menjualnya, Ya, dia tidak ingin menjualnya, Dia bisa mengatakan, tidak jadi ah. Saya kemarin butuh uang, Tapi sekarang sudah tidak butuh uang lagi. Seperti ini tidak. Tidak ada masalah. Sama sekali karena jual-beli yang pertama Belum dianggap sebagai jual-beli. Karena syarat syarat rukunya belum belum terpenuhi. Contohnya lagi misalnya, ya Allah subhanahu wa taala katakan Yusyikum Allahu fi awladikum li dzakir mithul hazil unthayin. Allah subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kalian bahawa anak-anak kalian itu akan mendapatkan warisan li dzakir mithul hazil unthayin. Untuk anak yang laki-laki mendapatkan bagian dua kalinya anak perempuan. Tapi kalau dia misalnya kafir anaknya atau bapaknya kafir anaknya muslim, maka di sini ada penghalang hukum waris. Di sini ada penghalang tetapnya hukum warisan. Maka. Tidak ada waris-mewarisi di sini Karena perbedaan agama Walaupun itu anaknya Kalau misalnya ada seorang ayah meninggal Anak perempuannya muslimah Ayahnya tersebut muslimah, anak perempuannya muslimah Anak laki-lakinya kafir misalnya Maka yang tadinya harusnya mendapatkan dua bagian anak perempuan sekarang tidak mendapatkan bagian sama sekali. Kenapa? Karena ada penghalang. Ada penghalang tetapnya hukum warisan pada anak tersebut. Contohnya lagi misalnya, apabila anak laki-laki tersebut ternyata yang membunuh ayahnya, ini penghalang lagi, ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa pembunuh tidak mewarisi orang yang dibunuh. Orang yang dibunuh Ya Maka apabila yang dibunuh ayahnya Dan ayahnya meninggalkan Harta yang sangat banyak sekali Maka anak tersebut Tidak mendapatkan Bagian apapun Karena ada penghalang hukum waris eh, Penghalang Sahnya hukum waris pada Diri anak tersebut Ya Ini adalah contoh-contoh dari kaidah yang sedang kita bahas ya. Sebenarnya contohnya sangat banyak sekali. Intinya semua hukum yang berhubungan dengan keyakinan kita dan semua hukum yang berhubungan dengan amal perbuatan lahir kita ini tidak akan sempurna kecuali dengan dua syarat tadi. Syarat yang pertama ya rukun syarat rukunnya terpenuhi. Syarat yang kedua tidak ada penghalang dari hukum tersebut ya. Kalau misalnya ada penghalangnya, maka hukum-hukum tersebut dikatakan tidak sempurna, tidak terwujud ya. Atau misalnya kalau syarat rukunnya tidak terpenuhi ya, tidak ada atau kurang ya, maka hukum tersebut dianggap tidak tidak ada juga ya. Demikian yang bisa Allah sampaikan dalam kesempatan kali ini ya mudah-mudahan kaedah ini memberikan banyak manfaat kepada kita dalam kehidupan kita ya dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi ilmu kita dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kita dengan ilmu tersebut di dunia ini dan di akhirat nanti amin amin ya Rabbal alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ilayah middin wa rabbil alamin Nah, Jazakallahu khairan Wa barakallahu fikum kepada Ustaz Dr. Musyafa Adarini LCMA Fidullahullah ta'ala Atas pembahasan materi yang penuh dengan manfaat Di kesempatan pagi yang berbahagia ini Dari pembahasan buku Al-Qua'idul Fikhiya Kaedah-kaedah praktis memahami Fikih Islami Baik khawatir selama Azakumullah, saatnya kami mengundang anda Silakan bagi anda yang ingin bertanya Secara langsung di lantar 021 823 -6543 atau anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081 9896543 untuk pertanyaan pertama kami coba angkat di lantarfon 0218236543 halo assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan bapak siapa di mana Gus Tnudin di Solo Sumatera Barat ya silakan Pak saya ingin menanyakan masalah Uh, orang yang mau mengetu biaya untuk menyekolahkan anaknya uh, kuliah umpamanya apakah yeah. ini meminjam dengan ribawi apakah ini termasuk darurat Ah itu yang, yang selanjutnya orang yang harus membayar hutang. Nah, orang punya hutang itu sudah mendesak untuk dibayar apakah kita uh, boleh meminjam dengan ribawi untuk membayar hutang. Baik. Nah, kemudian yang kedua Ustaz kalau kita menjadi pengelola arisan, nah kita tidak itu arisan jadi sebagai pengelola saja. Apakah boleh kita mengambil upah satu uh, apa namanya satu putaran itu Ustaz? Ya. Yeah. Nah, mohon dijelaskan. Uh, uh, uh, tanya ini jawapannya ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadzulu Ustaz. Terima. Assalamualaikum. Ya, eh, dalam masalah eh, riba yang kita harus sangat berhati-hati. Ya, dalam masalah riba ini kita harus sangat berhati-hati. Kenapa? Karena riba adalah dosa yang sangat mengerikan. Riba adalah dosa yang sangat besar sekali. Ya, di dalam Al-Quran tidak ada dosa yang dikatakan diperangi oleh Allah dan Rasulnya kecuali dosa riba saja. Ya. Walaupun dosa kesyirikan ya lebih besar daripada dosa riba, tapi <coughs> kenyataan ini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah e, mengatakan e, akan memerangi e, orang yang tidak meninggalkan riba, e, tidak meninggalkan dosa kecuali pada riba, ya. Ini kenyataan ini memberikan penjelasan kepada kita akan mengerikannya dosa riba tersebut ya. dan karena dosa riba adalah dosa yang sangat besar sekali maka kita harus berhati-hati jangan bermudah-mudahan dalam masalah riba ini jangan sampai kita melakukan riba kecuali keadaannya memang darurat <tuh> yang disebutkan oleh penanya, saya melihatnya bukan keadaan yang darurat orang yang misalnya ingin menyekolahkan anaknya. <tuh> Tapi dia tidak mampu, ya. Maka dia tidak dalam keadaan darurat. Apalagi yang ditanyakan tadi, ya. Dia sudah lulus SMA. Ingin kuliah. Maka ini bukan keadaan yang darurat. Bukan keadaan yang darurat yang membolehkan Eh, mengambil hutang riba <tuh> Kenapa demikian? Karena tanpa kuliah pun Ya orang bisa hidup dengan baik Betapa banyak Ya orang yang Tidak kuliah Kehidupannya mapan Dan sebaliknya Betapa banyak orang yang kuliah Kehidupannya juga masih, masih susah Dan pengetahuan-pengetahuan yang dia dapatkan, yang selama sekolah dari SD sampai SMA sudah cukup. Sudah cukup untuk dia dalam kehidupannya. Sehingga, ya, tidak perlu, ya, tidak perlu untuk ngambil riba bagi orang tua untuk menyekolahkan anaknya. <tuh> Kenapa? Ya, karena itu bukan keadaan yang darurat. Keadaan yang kedua juga demikian. <tuh> Saya melihat ya keadaan yang kedua juga demikian. Itu tidak sampai pada keadaan darurat. Ya, maka kalau misalnya seseorang tidak mampu untuk membayar hutang padahal sudah jatuh tempo, maka sebaiknya atau seharusnya dia mengatakan apa yang sesungguhnya terjadi pada dirinya Mohon maaf iya Keadaan saya seperti ini Memang saya dulu berjanji Akan melunasi Hutang pada hari ini Dan saya sudah berusaha Saya sudah berusaha Untuk melunasi hutang Hari ini Tapi Ya saya tidak mampu ternyata Allah tidak Mengizinkan saya untuk bisa Melunasi hutang pada hari ini Saya akan berusaha Sebaik mungkin ya Untuk melunasi hutang tersebut pada tempo demikian Katakan seperti ini ya Terus terang saja Karena tidak ada kemampuan untuk itu Maka tidak ada kewajiban bagi dia Untuk membayar hutangnya di waktu itu Dia punya kewajiban untuk membayar hutang Iya tapi karena ketidakmampuannya membayar hutang di hari itu, maka kewajiban dia membayar hutang di hari itu menjadi gugur. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya makanya ya, tidak usah kita ya berhutang dengan riba apabila kita tidak bisa membayar hutang kita. Tapi katakan dengan sejujur-jujurnya kepada orang yang memberikan hutang kepada kita, mohon maaf kepada dia, ya dengan sungguh-sungguh, ya kemudian bersungguh-sungguhlah untuk menuntaskan hutang setelah itu, ya secepat mungkin, ya sehingga ini bukan keadaan yang darurat. Allah Taala alam. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ya pertanyaan mengenai. Uh, Mengenai apa tadi? E, lupa saya. Pertanyaan yang ketiga mengenai apa? Ya, baik, Ustadz. Kami ulangi pertanyaan yang terakhir dari Bapak yang berada di Sumbar berkaitan dengan arisan. Bagaimana dengan pengelola arisan yang mengambil uang dari perputaran uang arisan yang didapatkan? Oh, iya arisan. Ya, silakan, Ustadz. Orang yang mengambil eh, upah dari pengelolaan dia dalam arisan, Anna melihat tidak ada masalah. Ya, Anna melihat tidak ada masalah karena eh, upah tersebut eh, dia ambil dari jerih payah dia, dan semua orang yang mengikuti arisan tersebut mereka rela dengan eh, upah tersebut. Mereka tidak terpaksa untuk memberikan upah. Orang ini juga mengelola juga e, membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga, ya, sehingga dia pantas untuk mendapatkan upah ya dari adisan tersebut. Wallahu Taala e, dari pengelolaan dia terhadap adisan tersebut. Allah Taala alam disampaikan. Dan pertanyaan terakhir di kesempatan ini kami angkat dari pesan singkat di 0819896543 Dari Bapak Muhammad Ra'uf di Aceh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Ustaz, eh, saya sudah berumur 80 tahun dan terkadang-kadang terkadang, terkadang eh, tidak sanggup sholat jumat ke masjid karena sakit Apakah saya salat Jumat sendiri di rumah ataukah saya salat zuhur saja Ustaz? Mohon nasihatnya. Syukron. Iya. Yeah. Eh, kalau misalnya seseorang sudah sangat tua ya. Sehingga dia tidak mampu untuk berangkat salat Jumat, ah, ya. Maka dia boleh untuk sholat di rumahnya Ketika dia sholat di rumahnya Maka dia sholat zuhur Bukan sholat jum'ah ya. Apakah dia harus menunggu imamnya selesai sholat jum'ah baru dia sholat zuhur Kita katakan tidak Ya, Kita katakan tidak Karena dia sudah tidak punya kewajiban untuk sholat jum'ah Maka dia ganti dengan sholat zuhur Ya dia ganti dengan sholat zuhur dan sholat zuhur itu waktunya ketika masuknya waktu zuhur Kalau dia sudah mendengar azan, ya maka dia dibolehkan untuk sholat zuhur di rumahnya, ya seperti sholat zuhur di hari-hari yang yang lain, ya karena hukum jum'ah itu pada orang-orang yang mampu untuk sholat jum'ah, ya dari laki-laki, ya. Adapun perempuan juga demikian, ya. Kau muslimat yang sholat di rumah, mereka sholat duhur empat terkhat. Mulai sholat duhurnya ya adalah ketika azan dikumandangkan. Ketika azan dikumandangkan, ya mereka eh, sangat dianjurkan untuk sholat duhur, karena Rasulullah saw pernah menyabdakan bahawa amalan yang paling afdal adalah sholat di awal waktunya. Ya, dan sholat di awal waktu di hari Jum'ah bagi mereka yang tidak punya kewajiban untuk uh, sholat Jum'ah adalah ketika mereka mendengar azan atau dengan masuknya uh, waktu zuhur. Ya, dengan masuknya waktu zuhur. Misalnya ya, azan-azan di masjid ternyata telat. Biasanya waktu zuhur itu azannya misalnya jam 12 ternyata tidak terdengar azan misalnya lampunya mati jadi masjid-masjid tidak punya genset, tidak terdengar adhan sama sekali ya maka jam 12 itu sebagaimana hari-hari biasanya orang-orang yang salat di rumah ya dianjurkan untuk salat duhur ketika itu ya karena itulah awal waktu ya demikian yang bisa saya sampaikan Allah Ta'ala alam eee